Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bu yang ingin bertanya Terkadang manusia itu uh, Lupa dengan apa yang diminta Ketika di dalam sholat kepada Allah SWT Dia meminta kepada Allah untuk dibimbing oleh Allah SWT Dia juga minta kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat sifat yang buruk Dan dijauhkan dari kemaksiatan Akan tetapi besok paginya atau setelah dia berdoa, dia lupakan doanya, lalu dia berbuat maksiat lagi. Lalu dia kembali kepada Allah, di dalam sholatnya, di dalam berharapnya, di dalam uh, tahajudnya, dia ternyata menyesali apa yang telah dia lakukan di siang harinya itu. Tapi namanya manusia selalu ada lalai dan ada khilaf, dan lalu dia berbuat lagi, tapi ketika itu dia menyesal, lalu dia berminta kepada Allah untuk diampuni dan dirubah sikapnya, Apakah Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuni apa yang dia lakukan Dan dia di, di dalam setiap harinya itu opa, Melakukan lalu berdosa lagi Melakukan lagi lalu berdosa lagi Tapi dia benar-benar ada penyesalan di dalam diri Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat. Bertobat Terjerumus lagi Bertobat Terjerumus lagi bertobat, terjerumus lagi. Dan itu pernah terjadi kisah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang hamba melakukan dosa. Kemudian dia bertobat. Apakah diterima tobatnya? Dijawab Rasulullah, kalau tobatnya benar diterima. Tapi dia nanti terjerumus lagi ya Rasulullah. Kemudian tobat lagi, apakah diterima? Dijawab Rasulullah, diterima. Tapi terjerumus lagi ya Rasulullah. Kemudian tobat lagi, apa diterima ya Rasulullah? Diterima sampai kapan di Rasulullah? sampai dia bosan tobat baru Allah bosan tidak nerimanya nah ini kalau dia bosan tobat nah jadi kalau tobatnya benar diterima oleh Allah dan habis dosa itu misalnya orang melakukan mohon maaf satu dosa kemudian dia menyesal betulnya ya Allah aku ingin meninggalkan dosa itu ampuni dosaku di dalam hatinya pengen betul-betul pengen mah, meninggalkannya ternyata dalam perjalanannya kebleset lagi yang tidak benar itu adalah, Ya Allah, ampuni dosaku, Ya Allah. Tapi dalam hatinya, besok saya lakukan lagi, Ya Allah. Nah itu. Yang tidak diterima oleh Allah. Dia menyesal betul, menangis dia. Namanya manusia kok. Keblesseh ternyata. Dia dosa lagi di esok harinya. Terjumlah lagi. apakah dia ampuni? Nyesal lagi, menangis lagi di malam hari. Terus lagi. Maka dari itu, di... Tanda orang tobat yang sesungguhnya, dia akan menghilangkan sebab-sebab terjerumus dia dalam dosa dulu. Tobat menangisi ya Allah, aku terjerumus dalam zina, Ya Allah. Ampuni. Allah bakal ngampuni. Tapi di agendanya belum dihapus, belum dibuang. Nomor teleponnya yang menzinai tidak pernah dibuang. Bohong dia tobatnya. Atau dia tidak mau hijrah dari tempatnya, yang menjadikan dia sebab zina. Bohong dia hanya toba, tobat, tobat. tapi masih di begitu. Baik. Jadi ada tanda tobat itu ada tandanya sungguh kesungguhan dia ingin meninggalkan dosa tersebut. Dia menangis, dia mencoba menghindar. Tapi ternyata menghindar masuk sana, kena lagi, dosa lagi, tobat lagi, diampuni oleh Allah. Sampai kapan? Sampai kita bosan, baru Allah tidak maafkan. Jadi ketahuilah Allah Maha Pengampun. Jadi minta ampun. Sehingga begini, tanda tobat yang sesungguhnya itu tidak berpikir besok bermaksiat lagi. Itu tanda tobat. Kalaupun terjadi maksiat bukan karena direncanakan pada waktu itu kepleset, iya. Jadi kalau sudah mantap direncanakan itu sudah enggak jelas. Tobat ini, tobat ini. Ada tobat mungkin tobatnya pemabuk atau pelacur misalnya, tobat. Tapi besok sudah beli tiket mau pergi lagi berangkat ke sana. Misal mungkin dia melakukan mabuk di sebuah kota Semarang ya kan. Malam harinya ngistighfar sama kiai nangis-nangis, tapi tiketnya sudah beli dia. Mau balik lagi ke Semarang atau mau zina di sana ya bohong dia, nangisnya nangis bohongan kalau orang cobat itu seperti uh, saya gak mau lagi kalau saya gambarkan itu, memang kadang-kadang urusan dosa itu agak-agak agak gak jelas, tapi kalau urusan duit jelas ya contoh, ibu punya tas bolong, atau bapak-bapak punya saku bolong, dapat gaji 1 juta, ya kan pas akhir akhir bulan awal bulan sih gajian itu awal bulan ya belum belum pernah dapat gaji ya ini Dah awal bulan gajian taruh di saku sampai di rumah duitnya enggak ada gara-gara sakunya bolong. Kira-kira bulan depan dipakai lagi nak saku ini enggak mungkin. tobat itu enggak begitu urusan duit paham tapi urusan dosa kadang-kadang enggak -kadang nyambung-nyambung ni. Jadi maksudnya tobat itu begitu. Ugh ya Allah ini ku kadang -kadang saku kadang-kadang saku enggak bisa ngomong dicerepetin kekurangan kamu satu juta aja tu. Ugh sambil jahit tu marah-marah dia dijahit ni. Nah, Benar itu itu tobat. Kalau tobat biarin saja bolong. Ya, yang penting saya tobat. Ya terus saya duit saya hilang bohong itu. <laughs> Jadi itu urusan duit paham, tapi urusan dosa kepada Allah sebenarnya lebih dari itu. Menangis, ya berjanji tidak akan mengulangi, ah, tapi kok ternyata kepeleset lagi, maka nanti tobat lagi bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa